Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali teman kamu di hari Minggu Malam Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Kalau di hari Minggu Malam, ini adalah hari yang sebenarnya penuh sukacita ya Sukacitanya kenapa mas bro? Betul, karena ini waktunya kamu mendengarkan curhatan dari para sahabat Pagar Kehidupan yang sudah bercurhat curhat Ria bersama saya Nah kali ini apabila memang kamu sudah curhat dan kamu berharap curhatan kamu dibacakan tidak masalah Tapi jangan sedih ya, seandainya curhatan kamu dilewatin bukan berarti saya tidak membacanya loh Bahkan banyak curhatan kamu yang sudah saya jawab walaupun hanya via email Nah apabila kamu ingin seperti sahabat pagar kehidupan di mana email kamu dibacakan oleh saya di video ini caranya gampang caranya gimana caranya pertama tolong kamu subscribe dulu channel saya biasanya di bagian bawah layar ini ada tulisan subscribe silahkan kamu klik sekarang juga tulisan subscribenya ya betul kamu klik subscribenya sudah nah setelah kamu klik subscribe kamu lihat di bagian deskripsinya disitu ada caranya bagaimana supaya kamu bisa curhat langsung kepada saya Nah tanpa banyak basa-basi, saya doakan kamu semoga dalam keadaan yang baik dimanapun kamu berada saat ini Ayo kita langsung dengerin yuk curhatan dari para sahabat pagar kehidupan yang mau berbagi kisahnya kepada kamu semua Semoga menginspirasi ya Nah, yang pertama saya akan memulai dengan pertanyaan mengenai kisah cinta. Waduh, pertama-tama udah ditanyain tentang kisah cinta. Nah, kenapa saya mengawali dengan kisah cinta? Supaya kamu tahu bahwa kisah cinta di luar sana warna-warni loh. Pertama, saya akan membacakan dulu email dari seseorang yang bernama Joko Murianto. Dia pertanyaannya begini. Halo Kak Surya, saya mau curhat nih. Saya lagi suka banget sama seorang cewek. Dulu kita pernah deket banget nih mas bro, tapi entah kenapa ya, dia tidak mau kenal sama saya lagi. Tiba-tiba dia pergi aja gitu dari kehidupan saya mas bro, saya gak diberi kesempatan sedikit pun untuk bertemu dia dan meminta penjelasan. Padahal kedua orang tuanya sudah berniat menjodohkan kami Sampai sekarang pun saya masih belum bisa melupakan dia karena dia meninggalkan saya begitu saja Ketika saya ingin mencari wanita lain mas bro, entah kenapa Hati ini gak bisa untuk melupakan pasangan yang meninggalkan saya barusan ini Tolong dong mas bro, minta petunjuk apa yang harus saya kerjakan Nah, email ini adalah email pembuka untuk saya dan kamu di hari minggu ini ya. Kenapa? Karena banyak orang belum bisa merelakan orang yang meninggalkannya. Betul. Siapa di antara kamu saat ini yang baru saja kehilangan dan belum bisa merelakan kehilangan yang terjadi antara kamu dengan orang yang kamu kasihi? Siapa coba? Ada nggak di antara kamu yang masih belum ikhlas dengan kehilangan? Nah, kayaknya banyak ya. Nah, masalahnya begini teman-teman. Bagi kamu dan juga bagi Joko, jawabannya adalah sama Pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berperilaku seperti yang kita mau Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berperilaku seperti yang kita mau Lah mas bro, apa hubungannya dengan masalah si Joko? Oh jelas, Joko itu komplain karena calon pasangannya tiba-tiba pergi tanpa sebab yang jelas. Dan dia pun tidak bisa melupakannya, karena memang sebenarnya Joko itu masih ingin merubah pasangannya yang sudah pergi. Betul kan? Kalau seandainya Joko ini benar-benar tidak mau merubah pasangannya yang sudah pergi, entah kemana, dia pasti ikhlas. Nah, cara ikhlas menghadapi pasangan yang pergi itu gampang. Kamu taruh di otak kamu bahwa kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain saya ucapkan sekali lagi kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain titik nah jadi bagi kamu yang sekarang masalahnya kayak Joko saya cuman bisa berharap kamu cepat move on dengan cara menyadari bahwa semua terjadi pasti ada maksudnya Nah, kalau saya tebak dari kasus kamu Joko Morianto ini bisa jadi bisa jadi ya mohon maaf kalau salah bisa jadi pasangan kamu belum siap nikah dengan kamu atau bisa jadi ada sikap dari kamu yang membuat dia itu tidak nyaman menjadi istri kamu Nah karena memang kamu tidak bisa merubah calon pasangan kamu yang sudah pergi ini saran saya carilah pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya Karena pada dasarnya setiap orang itu udah punya jodoh. Jodohnya itu adalah orang yang bisa menerima kamu apa adanya tanpa harus memakai topeng Nah Joko, sekarang kamu pola pikirnya begini deh Biasanya orang itu menganggap dirinya sial karena dia tidak mengerti hikmahnya Nah hikmah bagi kamu Joko dan orang-orang yang mungkin punya masalah yang sama Dimana kamu ditinggalkan secara begitu saja oleh orang-orang yang kamu kasihi Hikmahnya adalah kamu diberikan sama Tuhan kesempatan untuk menemukan orang yang lebih baik. Betul. Ngapain kamu memaksakan diri sama orang yang mau cuman enaknya doang dari diri kamu. Nah, kamu belum bisa melupakannya karena kamu belum ikhlas. Dan kamu belum ikhlas karena kamu masih punya pikiran bahwa kamu bisa merubah pikiran orang lain, yaitu mantan kamu. Percaya deh, kamu... Saya dan orang paling ahli pun di dunia ini Tidak akan bisa merubah orang lain Yang bisa merubah orang lain Hanyalah diri mereka sendiri Jadi cara ikhlasnya gampang Taruh di otak kamu bahwa Saya tidak mungkin bisa merubah orang lain Saya hanya bisa merubah diri saya sendiri Dan dia juga bisa berubah karena dirinya sendiri Bukan karena saya Dan juga bukan karena orang-orang ahli di luar sana Oke? Okay? Pokoknya intinya Tuhan itu adil Joko, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan diri kamu, terima Karena ini adalah proses kehidupan yang baik untuk diri kamu ya Nah ngomong-ngomong soal cinta teman-teman, nah kasus yang kedua ini keren banget nih Tolong-tolong fokus ya, ini keren banget Ini sebuah, sebuah kisah yang betul-betul membuat saya menjadi gemetar ketika membacakannya Wah gemetarnya kenapa nih mas bro nih Gemetar karena kisah ini berhubungan dengan cinta yang sebenarnya agak bisa dibilang sedikit terlarang Terlarangnya karena cinta ini hampir satu darah Wuuuh, kayak ini seru nih ya lumayan seru ya untuk malam kali ini ya Kisah ini diceritakan via email oleh orang yang tidak mau disebutkan namanya Kita sebut saja ini inisial namanya ya Inisial namanya adalah DDM DDM ini berkata seperti ini Mas bro, terima kasih karena sudah mau membacakan email saya Tolong kalau membacakan email saya, nama saya jangan diberitahu, bacakan saja inisial saya Oke, okay. saya adalah seseorang yang tinggal di Bali dan saya memiliki masalah yang cukup pelik Jadi begini, saya memiliki seorang mantan Nah mantan saya ini tiba-tiba menghubungi saya kembali di saat saya sudah tidak lagi memikirkan dia Nah yang jadi masalah itu bukan masalah mantan saya itu siapa dan bagaimana Tapi yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya hubungan kami dulu adalah hubungan yang terlarang karena tidak sehat Yang saya maksud tidak sehat di sini mas bro karena saya dan dia sebenarnya adalah saudara sepupu Jadi sekitar 5 tahun yang lalu saya dan dia sebenarnya pernah bertemu dalam acara keluarga Dan ketika itu saudara sepupu saya ini sedang mengalami kesulitan ekonomi Karena bapaknya yaitu om saya sedang bangkrut Dan saya pun menghibur saudara sepupu saya itu dengan memberikannya semangat Nah ketika saya memberikan semangat, ketika saya memberikan dukungan-dukungan Tiba-tiba saja saudara sepupu saya itu dengan saya semakin lama semakin bertambah dekat Sampai akhirnya hubungan kami pun berlanjut menjadi hubungan yang lebih dekat daripada hubungan antar sepupu Yaitu hubungan asmara Nah hubungan asmara ini mas bro akhirnya berlanjut selama 5 tahun Betul 5 tahun Dan tiba-tiba saya mendapati kekasih saya yang merupakan saudara sepupu saya ini berselingkuh Dengan wanita lain sampai wanita lain itu hamil Saya pun akhirnya memutuskan hubungan ini dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan dia. Namun sayangnya beberapa hari yang lalu, mantan saya ini yang mana saudara sepupu saya ini sendiri menghubungi saya kembali via telepon dan juga via BBM. Nah pertanyaan saya mas bro, bagaimana cara yang terbaik? Untuk bisa menghindari dengan cara yang bagus Supaya saudara sepupu saya ini tidak tersinggung Dengan perilaku saya yang sudah tidak mau lagi dengan dia Bagaimanapun saya dengan dia adalah saudara sepupu Dan saya pun tidak mau pisah secara tidak baik-baik Karena kami ada hubungan yang cukup dekat Yaitu saudara sepupu Tolong bantuannya terima kasih Terima kasih dan terima kasih Wah Gimana teman-teman kisahnya cukup menarik ya Jadi kalau kamu tadi kurang nangkap intinya gini loh Ada seseorang yang namanya DDM DDM ini tinggal di Bali dan dia punya hubungan 5 tahun Sayangnya hubungan 5 tahun ini adalah hubungan terlarang yaitu antara dia dengan saudara sepupunya Nah saudara sepupunya ini juga sebenarnya awal mulanya bukan diincir sebagai seorang pasangan gitu Tapi karena memang si DDM ini orang baik, dia mau mensupport saudara sepupunya sampai akhirnya kebablasan jadilah hubungan asmara 5 tahun. Nah, celakanya pas sudah diputusin karena si pasangannya itu selingkuh, tiba-tiba pasangannya ini nelpon lagi, nelpon lagi, sampai akhirnya terganggu. Dia minta solusi, teman-teman, gimana cara yang etis untuk melepaskan diri dari jeratan sang mantan yang mana saudara sepupu sendiri. Wuuuh... Jawaban saya gini, DDM Sebenarnya saya sedikit bergetar ini Saya sedikit bergetar karena saya tidak menyangka ya Bahwa zaman sekarang ini ternyata masih ada loh Kasus seperti ini Yang mana kamu pernah menjalin sebuah hubungan asmara Dengan saudara sepupu kamu sendiri Nah pertama, saya ingin menyebutkan dulu Dimana kesalahan kamu, DDM Kesalahan kamu yang paling awal adalah Karena kamu mengasihani orang secara berlebihan Saya kasih tahu sebuah rahasia teman-teman Yang mana ini adalah sebuah fakta ya Tolong dengarkan Cinta yang salah Kebanyakan datang Karena diawali rasa kasihan Tanpa batas Saya ulangi sekali lagi Cinta yang salah Itu biasanya datang karena diawali rasa kasihan yang tanpa batas alias kebablasan. Nasi DDM ini kan awalnya dia cuma ingin mensupport saudara sepupunya yang sedang dilanda krisis ekonomi karena bapaknya bangkrut. Tapi karena perhatiannya intens, perhatiannya rutin, akhirnya kebablasan jadi cinta sampai yang tadinya mungkin sekedar saudara sepupu akhirnya dia jadi galau sendiri kalau gak ngomong sama si saudara sepupunya ini karena berdua sama-sama cinta yang saya bingung kalau memang kamu menyadari bahwa hubungan ini salah kenapa bisa sampai 5 tahun? Oke, okay, taruhlah mungkin kamu pada waktu itu masih SMA gitu ya. Belum tahu apa-apa mungkin, kita berasumsi aja begitu. Tapi 5 tahun itu cukup lama loh waktunya untuk melangkah dari SMA ke pola pikir anak kuliah. Jadi harusnya kalau umur kamu taruhlah pacarannya 15 tahun, 5 tahun itu sudah 20 tahun umur kamu dan akal kamu harusnya lebih sempurna. Kok bisa sampai 5 tahun? Nah biasanya kalau saya nanya gini ke orangnya Atau mungkin ke orang-orang yang punya masalah kayak begini Orang itu akan mengatakan Kan niat saya baik Saya hanya ingin menolong tapi kebablasan Itu namanya khilaf Wah enak aja khilaf mas bro Gue gak khilaf kan gue niatnya baik Gue pengen menolong dia Itu namanya khilaf Khilaf itu artinya Kamu terperosok Terpleset ke dalam jurang Perbuatan yang salah walaupun niat kamu awalnya gak ada sama sekali keperbuatan yang salah itu. Itu namanya hilaf. Jadi kamu harus akui, kamu hilaf. Nah setelah kamu menyadari kesalahan kamu di mana, yaitu karena kamu terlalu baik memberikan perhatian tanpa batas, solusinya lain kali, ini buat kamu semua teman-teman, lain kali kalau memberikan perhatian itu kasih batas. Jangan bablas! apalagi ada hubungan darah aduh, jangan deh sekali lagi jangan ya ngasih perhatian jangan bablas perhatian sama cowok perhatian sama cewek perhatian sama saudara, perhatian sama siapapun jangan mentang-mentang oh gak apa-apa bro, gue bisa mengatur diri, jangan jangan sombong, jangan takabur batasi, karena cinta yang salah selalu berawal dari rasa kasihan yang kebablasan bener apa enggak teman-teman Nah sekarang kamu tadi bertanya Gimana cara menghadapinya karena dia menghubungi kamu lagi Pertama saya harus bilang ini adalah buah karma dari perbuatan kamu sendiri di masa lalu Kamu sudah merajut hubungan dengan dia Otomatis dia pun sudah ada rasa sama kamu Walaupun ya untungnya dia selingkuh Jadinya kamu berdua putus tidak perlu melanjutkan hubungan yang salah lagi Tapi dia selalu mendekati kamu kembali Karena dia pernah ada hubungan dengan kamu Nah setelah kamu menyadari bahwa ini adalah karma dari perbuatan kamu sendiri, yang kedua, kamu terima resikonya. Resikonya apa mas bro? Ya terima. Kalau memang dia suka nelpon kamu, kalau memang dia suka ganggu kamu lagi, gak usah direspon. Loh tapi kan nanti hubungan gua sama dia rusak, itu resiko. Daripada kamu melanjutkan hubungan terlarang lagi, daripada kamu nanti tiba-tiba enggak -tiba sadar jadian lagi sama dia. Loh iya loh. Ingat, ingat, ingat, ingat. Sebuah hubungan itu bisa terjadi karena perhatian rutin. Jadi jangan bilang kamu menghubungi mantan lagi, ngangkat telepon mantan lagi terus kamu bilang, "Enggak, Bro, gua tahu batasan." Omong kosong. Omong kosong. Begitu kamu mulai perhatian 1 naik level, 2 naik level, 3 tiba-tiba jadian lagi. Cobain aja. Bukankah itu pernah terjadi dalam hidup kamu teman-teman? Ah, ayo, jujur Nah jadi buat kamu DDM Kamu di sini salah Tapi cara mengobatinya cuma satu Cuekin abis Jangan direspon sedikitpun Kalau kamu takut hubungan kamu dengan dia rusak Gak akan rusak kalau dia dewasa Karena dia harus tahu Bahwa kamu diemin dia Demi hubungan kamu dengan dia sendiri Supaya tidak ada apa-apa lagi Betul nggak teman-teman? Jadi tolong cuekin abis Dan mulai ke depannya Batasi perhatian dengan orang lain Kasih pagar Kasih pagar Kamu sudah dewasa Jangan terlalu bablas Ngasih perhatian ke orang lain Dan untuk saat ini Cuekin abis segala bentuk Perhatian dari mantan kamu Baik itu SMS Telepon Ataupun perhatian apapun Cuekin habis Itu jawabannya ya Nah pertanyaan berikutnya juga cukup miris nih teman-teman Pertanyaan yang masih berhubungan dengan masalah cinta Ini penting nih Tolong kamu semua dengerin Karena dibalik pertanyaan ini ada hikmah yang besar Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang memiliki nama Sinster Botrek Pertanyaannya begini Assalamualaikum Mas Aryan Waalaikumsalam Mas tolong bantuannya dong Saya punya pasangan Mas Saya tiga kali diselingkuhin Tapi saya masih maafkan dia dengan harapan dia bisa berubah Tapi mengapa ya Walaupun saya sudah ditinggal demi lelaki lain Saya masih mengharapkan Mohon solusinya untuk melupakannya Atau cara agar dia sadar kembali kepada saya Sekian, salamualaikum Untuk sister Botrek Kamu kalau ada botol Saya pengen banting Loh, kok mas bro botol Terus tuh kenapa sih mas bro Gini loh Saya bilang berkali-kali Jangan berpikir untuk merubah orang lain teman-teman Orang kalau udah selingkuh, tinggalin Jangan dikasih ampun Sekalinya kamu kasih ampun, dia akan selingkuh lagi Kenapa bisa begitu? Karena selingkuh itu adalah karakter Kalau dia mau menselingkuhi kamu dengan orang lain Dia pun akan gitu terus kalau kamu kasih kesempatan ke seratus Bukan ketiga, sampai 100 kali dia pasti begitu Nah pertanyaan dari sister Botrek ini adalah Kenapa ya kok saya masih mengharapkan dia? Jawabannya karena kamu terlalu baik memberikan dia kesempatan Orang yang memberikan orang lain kesempatan itu sebenarnya berharap Bener, ketika kamu berharap Kamu itu sebenarnya melakukan investasi emosi Wah, wow. investasi emosi itu intinya gini loh teman-teman Kamu pernah gak sih dicewekin orang lain? Ketika kamu dicuekin orang lain, rasanya kamu tuh pengen terus-terusan hubungin orang itu gitu gak? Ngerti gak? Kamu nih nyewekin gebetan kamu yang gak kamu suka Kayaknya gebetan kamu tuh makin ngejar kamu gitu Pernah gak gitu? Ya, padahal gebetan kamu tuh gak kamu suka, tapi dia ngejar kamu mulu Kok bisa ya? Karena kamu cuekin Semakin kamu cuekin dia, dia akan semakin mengalami investasi emosi yang membuat dia tuh ketergantungan sama kamu Ya, kalau bahasa anak muda zaman dulu, tarik ulur Nah sekarang kamu, Sinster Botrek, kamu sedang mengalami proses kamu ditarik ulur sama orang yang menyelingkuhi kamu. Maka dari itu, ayo, jangan jadi orang bodoh. Jangan mau dikadalin orang. Caranya, taruh di otak kamu, jangan pernah berpikir untuk merubah hidup orang lain. Tidak akan bisa. Yang bisa kita lakukan setiap saat teman-teman cuma satu, memberikan respons atas perbuatan orang lain dengan respons yang tepat. Kamu diselingkuhi, cabut. Kamu dipukulin, cabut. That's it, selesai. Jangan dirubah orang lainnya, kamu cukup pergi. Titik. ya Jadi buat kamu, saya mohon maaf ya, kamu termasuk orang yang masih harus banyak belajar, solusinya dari saya buat kamu, cabut. Cabut dan cabut keburu kiamat kamu belum ketemu jodoh Kasiani diri kamu Oke sister botrek Sukses terus ya buat hidup kamu Maju dan cabut Nah begitu juga buat kamu teman-teman Sekali lagi saya bilang Di video ini saya ingin mengatakan Ayo bagi kamu yang sekarang ini dikadalin orang lain Terutama pasangan kamu Kamu diselingkuhi, dipukulin Kamu mungkin ditipu terus-menerus sama orang lain Ayo dong Kamu gak capek Kalau kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, harusnya kamu tahu dong apa yang harus kamu kerjakan Apa yang harus kamu kerjakan? Betul, cabut dari orang itu hijrah ke orang lain yang lebih baik Kalau memang kamu galau, itu kamu menggalaukan sesuatu hal yang sebenarnya gak ada kok Percaya deh, orang yang menggalaukan mantan itu ujung-ujungnya nanti nyesel Nyesalnya apa? Nyesalnya kok dulu gue bisa ya mas bro menggalaukan orang kayak gitu Sekarang gua kalau mikirin mantan udah gak apa-apa tuh Gue jadi ngerasa diri gua yang dulu tuh bodoh banget deh Percaya deh, nanti akan ada sebuah masa dimana kamu memikirkan masa lalu kamu tuh ketawa Karena kamu bisa ya menggalaukan orang yang salah Seperti mantan-mantan kamu yang pernah nyakitin kamu dulu uh coba perasaan itu mantap sekali Nah kalau tadi pertanyaan tentang cinta, kali ini ada sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan dunia kerja nih Wah ini mantep juga nih teman-teman nih, pertanyaannya begini Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Yunila Yasmin, pertanyaannya begini ya Assalamualaikum Mas Bro Aryan Surya, Waalaikumsalam Nama saya Yasmin, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena video Mas Arian sekarang hidup saya penuh kajaiban Dan saya pun bersyukur semoga hidup saya terus seperti ini Saya mau nanya nih mas, saya ada di sebuah organisasi dan saya dipercayakan sebagai ketua di organisasi tersebut Tapi saya memimpin orang-orang yang jauh lebih tua usianya dibandingkan saya Dan mereka yang jauh lebih tua ini dari saya suka menjelekan satu sama lain di belakang dan berusaha mencari muka Waduh, saya sadar banget itu bahwa mereka suka mencari muka nah yang saya mau nanya adalah apakah saya harus bersikap seperti apa kepada orang-orang yang mereka itu lebih tua daripada saya, tapi suka menjilat di belakang terima kasih telah menjawab pertanyaan saya saya selalu mendoakan yang terbaik mudah-mudahan pagar kehidupan dan harian surya bisa semakin sukses dan semakin bisa menolong banyak orang, amin amin, amin, terima kasih doanya oke, ini sebenarnya sebuah masalah yang sering dialami banyak orang ya teman-teman ya Kamu pernah gak kerja di kantor Yang mana politiknya tuh kotor banget gitu loh Kamu kerja nih sama orang Tapi orang-orang itu bukannya Bekerja dengan baik untuk menaik pangkat Tapi orang-orang malah sibuk jilat kiri, jilat kanan Ya sogo kiri, sogo kanan Gosip kiri, gosip kanan Tekel kiri, tekel kanan untuk naik jabatan Pernah kamu menghadapi situasi seperti itu di kantor? Kalau pernah, itu normal banget Loh Kok normal banget? Iya, itu normal banget Dan itu yang biasa disebut dengan politik kantor Nah tadi seorang yang namanya Yasmin ini bingung Dia umurnya masih muda Sementara senior-seniornya itu adalah bawahan-bawahan dia Yang suka menjilat di belakang dan saling menjatuhkan di belakang Dia bingung bagaimana cara menyikapi mereka Kalau menurut saya pendapatnya begini Kalau seandainya kamu sudah berada di posisi yang benar Tetaplah di jalan itu Sekali lagi Kalau kamu nih teman-teman yang mendengarkan juga sama ya Kalau kamu sekarang sudah berada di jalan yang benar Kamu jujur, kamu menjalankan sesuai prosedur kantor, tidak melanggar gitu ya Tetap aja maju, acuhkan kerikanan kamu yang menggosipi kamu dan menjilat-jilat atasan Karena pada dasarnya, Tuhan itu selalu bersama orang baik ah oh, juga mas bro gue udah jadi orang baik nih gua udah jadi orang jujur di kantor tapi gue dizolimi mulu gue bosen tahu gak sih jadi orang dizolimi mulu mas bro gimana dong nah sekarang gini teman-teman gak selamanya pemenang itu harus menang di depan ada kalanya kamu mungkin di kantor udah jadi orang baik udah jadi orang jujur mungkin dijatuhin dulu diizinkan jatuh dulu sama yang maha kuasa Tapi kalau kamu tetap konsisten, kamu bisa mencapai puncak dengan cara yang benar Walaupun mungkin bisa jadi bukan di kantor itu kamu maju, tapi di kantor yang lain Nah jadi buat Yasmin, coba yang pertama, kamu tetap berada di posisi kamu, lakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur yang ada Kalau memang kamu sudah tidak betah lagi, saran saya hijrah ke kantor lain Karena pada dasarnya kalau memang kamu kerjanya bagus, CV kamu bagus, untuk melamar di kantor lain pun biasanya peluangnya lebih gampang diterima. Intinya cari kantor yang politiknya tidak kotor seperti itu. Masih banyak kantor-kantor lain yang masih mau menerima orang-orang yang memang berada di jalan yang benar ketika mereka diberi tanggung jawab. Jadi buat kamu teman-teman yang juga sekarang mengalami politik kotor di kantor sama seperti Yasmin, ayo pikirkan deh kayaknya ada gunanya gak sih lu di kantor yang sama terus bukankah lebih baik kamu hijrah ke kantor yang baru kamu gak usah takut gak diterima teman-teman kalau memang kamu kerjanya bagus dan jujur yang maha kuasa itu akan selalu membantu kamu untuk ke tempat yang lebih baik Jadi buat Yasmin dan juga teman-teman yang masalahnya sejenis coba Bertahan dulu Kasih waktu beberapa bulan Jika tidak tahan Hijrahlah Ke jalan yang lebih baik Ke kantor baru Yang lebih baik Itu saluran saya buat kamu ya Nah ini di email berikutnya Ini cukup lucu nih teman-teman nih -teman. Ini lucu Tapi agak ngeleneh juga Siapa di antara kamu Yang pernah Pernah dan pernah ngerasa jengkel Ngeliat orang main handphone Coba angkat tangan kamu Siapa diantara kamu yang pernah jengkel ngelihat orang di sekitar kamu Yang terlalu fokus main handphone gitu Coba angkat tangan deh Kayak ini kalau saya pikir-pikir ya Cukup banyak orang yang mengalami hal seperti kamu Bosen atau jengkel dengan orang yang suka terlalu fokus ke handphone Nah begitu juga yang ada di email ini nih teman-teman Email ini ditanyakan oleh orang yang bernama Irgi Fahrezi Mas Bro, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mau nanya nih Mas Bro, gimana ya cara saya bisa merubahkan orang tua, yaitu ibu Supaya dia tidak ketergantungan dengan handphone lagi gitu loh Jadi gini Mas Bro, saya punya ibu, dia tuh setelah punya handphone jadi berubah total Gak seperti ibu saya yang saya kenal dulu Berkali-kali sudah saya nasihati Tapi tetep aja Gak ada perubahan sama sekali mas bro Ibu saya tetap ketergantungan dengan handphone Tolongin saya dong mas bro Makasih ya mas bro Wassalamualaikum Oke, waalaikumsalam Ini kasus yang unik nih teman-teman nih Kalau tadi kita membicarakan hal yang serius-serius Kayaknya nih sekarang masalahnya cukup unik ya Ada orang tua yang begitu beli handphone Langsung ketergantungan <laughs> Ini lucu Karena biasanya yang ketergantungan itu kan Kalau gak anak mungkin kakak gitu ya Kakak adik ini suka ketergantungan main handphone Tapi ini malah ibunya diminta minta solusi gimana caranya Caranya tuh gampang Caranya adalah sembunyikan handphonenya Dan kalau misalnya ibu kamu nanya handphonenya mana Kamu bilang dengan baik-baik Mah saya ngelakuin ini karena saya sayang sama mamah Kalau mama mau handphonenya kembali Tolong janji sama saya Hargai kita sebagai anak mamah Jangan terlalu sibuk main handphone. Kalau memang Mama mau, saya akan kasih tahu handphonenya di mana. Titik. Mantap kan caranya ya? bener itu. Sembunyiin handphone. Lo Mas, bentar gua takut kualat loh, Tuhan itu mah tahu kenapa kamu nyembunyiin handphone. Apakah kamu ingin kurang ajar? Kan bukan. Justru kamu ingin menyelamatkan keluarga dan ibu kamu sendiri dari perilaku yang tidak peduli kepada sesama jadi saran kamu buat Irgi sembunyikan handphone ibu kamu di tempat yang cuman kamu tahu kalau beliau menanyakan kamu bilang baik-baik dengan sopan ya bu atau mah saya sayang sama ibu saya sayang sama mama kalau mama mau tahu handphonenya mana mama janji dulu jangan terlalu fokus kepada handphone saya ingin mama seperti dulu menyayangi kami sebagai anak-anak mama karena kami semenjak Mama punya handphone Kekurangan cinta Dari mama Wow, mantap tuh kalau beliau ibu yang baik Beliau akan sadar Dan ketika sadar Baru kamu kasi handphonenya Gampang kan? Gitu caranya Ya, Yergi, unik lho kasih kamu nih Jangan-jangan, udah zaman ya Orang lupain anak gara-gara handphone Uduh Ciri khas kiamat nih Nah, email berikutnya juga Ini gak kalah seru Email ini ditujukan bagi seseorang yang mungkin punya permasalahan sama Kalau yang tadi di awal kita sempat lihat ada masalah cinta dengan saudara sepupu Ada yang masalah cinta juga dengan orang yang salah karena diselingkuhin 3 kali Kali ini juga ada permasalahan dengan cinta Tapi kali ini berbeda Begini masalahnya Dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah ini adalah masalah yang personal atau sensitif Selamat malam Mas Aryan Jika email saya dibacakan mohon gunakan nama samaran Pertanyaan saya cukup sensitif dan cukup sederhana Pertanyaannya adalah begini mas bro Apa sih penyebabnya kita bisa suka dengan sesama jenis Dan bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa itu Jika setiap kali saya bertemu dengan pria Saya merasa cuma dimanfaatkan saya dengan janji-janji palsu Bagaimana cara mengatasinya Ya? Jadi orang ini adalah perempuan dan dia sekarang menyukai sesama jenis yaitu sesama perempuan dan dia pun bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa itu Oke, sebenarnya orang ini sudah memberitahu alasan kenapa dia menjadi penyuka sesama jenis Teman-teman, saya bukannya bicara soal dongeng ya, percaya atau enggak? Di zaman sekarang, banyak loh orang yang tadinya normal Tiba-tiba jadi mencintai sesama jenis Karena dia terlalu sering dikecewakan oleh lawan jenis Sekali lagi saya ulangi Zaman sekarang, sudah cukup banyak orang-orang yang menjadi pencinta sesama jenis Walaupun tadinya normal Hanya karena dia terlalu sering dikecewakan oleh lawan jenisnya Nah begitu juga yang ada di email ini Dia tadi mengatakan penyebabnya sendiri secara tidak sadar Dia mengatakan, "Jika setiap kali saya bertemu dengan pria, saya merasa cuma dimanfaatkan saja dengan janji-janji palsu." Jadi buat kamu, kamu ini sebenarnya jadi mencintai sesama jenis karena kamu trauma dengan lawan jenis." Titik. Kamu pernah punya masalah dengan lawan jenis yang bisa jadi pedihnya bukan main sampai akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap lawan jenis dan akhirnya kamu belok menjadi pencinta sesama jenis. Nah cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya adalah kembali ke jalan yang benar Saya tidak peduli apa agama kamu, keyakinan kamu apa Kalau kamu belum bisa memaafkan masa lalu kamu Berarti ibadah kamu kurang benar Saya sedih sekali teman-teman Semua orang Indonesia beragama Di KTP-nya ada agamanya Gak mungkin gak ada Tapi jarang loh saya melihat orang yang bisa memanfaatkan agama yang di KTP-nya itu semaksimal mungkin Apa hubungannya mas bro dengan kasus ini? Orang itu jadi trauma dengan lawan jenis teman-teman Karena dia belum bisa memaafkan total atas perilaku lawan jenisnya di masa lalu Nah jika orang belum bisa memaafkan dengan total itu pertanda Agamanya itu belum bisa dimanfaatkan dengan baik Ibadahnya, mohon maaf, belum sempurna Belum seperti apa yang diajarkan agamanya, itu pasti Nah sekarang solusinya begini Sekarang justru saya meminta kamu Untuk memikirkan orang-orang di masa lalu yang sudah menyakiti hati kamu Sekarang saya minta tolong kalau kamu sekarang lagi duduk tenang Di sebuah ruangan, sekarang pejamkan mata deh Ini juga berlaku buat kamu yang mengalami masalah sama ya Kamu pejamkan mata, kemudian saya justru ingin membuat kamu mengingat Muka-muka orang-orang di masa lalu yang nyakitin kamu dan memberikan janji-janji palsu Sambil kamu memikirkan orang itu, sekarang kamu rasakan deh Apa sih yang membuat kamu sakit hati dengan dia? Sudah kamu merasakan sakit hatinya, pedih ya Nah sekarang saya minta tolong Kamu ambil kertas kosong dan kamu ambil alat tulis Betul-betul, sekarang kamu ambil kertas kosong dan alat tulis Ambil, beruat ambil Ambil sekarang juga Cari yang terdekat, gak usah yang jauh-jauh Udah? Nah sekarang sambil kamu tadi mengingat-ingat lagi Rasa kesel sakit hatinya kamu sama mantan-mantan kamu yang memberi janji palsu tadi Kamu tulis di kertas itu unek-unek yang berhubungan dengan mantan kamu Contoh tulisannya begini kamu kenapa sih wahai budi pernah menyakiti aku di masa lalu kamu gak tahu apa bahwa saya tuh sakit hati banget dengan perbuatan kamu kamu gak tahu apa bahwa saya tuh sudah mengharapkan kamu banget di masa lalu kamu gak tahu banget apa kalau saya tuh sudah berharap banget untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu tulis semua unek-unek yang berhubungan dengan orang yang kamu bayangkan tadi di kertas, tulisannya gak usah bagus yang penting kamu tulis semua unek-unek kamu di kertas itu Pakai bahasa kotor boleh Kata-kata kebun binatang boleh Tulis tulis tulisnya Keluarin semua unek-uneknya Sampai kamu nangis pun tidak masalah Tulis sekarang juga Ya Nah ritual ini adalah ritual Yang dalam dunia psikologi teman-teman Yang bisa membuat orang itu Cepat memaafkan orang lain Jadi maaf ini adalah kunci Untuk menyembuhkan trauma dengan orang lain Nah untuk bisa memaafkan orang lain Kamu harus mengeluarkan unek-unek itu Dengan cara menulis Seperti yang saya ajarkan tadi ya Lakukan ritual ini Kamu pause dulu video ini Kamu lakukan itu sepuas-puasnya Nanti ketika kamu selesai Disitu akan ada kelegaan Dan ketika kamu sudah lega Nanti lama-lama orientasi seksual kamu Akan kembali ke jalan yang benar Cobain deh Berkali-kali kamu cobain Lama-lama sembuh cobain Haduh teman-teman ada-ada aja ya kebanyakan banyak orang di luar sana yang memang masalah hidupnya pedih Dan Alhamdulillah ya pagar kehidupan itu ada jadi bisa menolong kamu insya Allah dengan izin yang maha kuasa Untuk keluar dari masalah-masalah hidup yang cukup berat ya Nah sekarang kita akan membicarakan sebuah masalah yang berhubungan juga dengan masalah bisnis atau pekerjaan Siapa di antara kamu yang sampai saat ini masih gampang tergoda Untuk tidak fokus kepada pekerjaan yang sudah kamu mulai Coba Ada gak di antara kamu yang sekarang ini lagi mengerjakan sebuah pekerjaan Tapi kayaknya gak bisa fokus gitu mas bro Bawaannya gue pengen pindah-pindah gitu Nah kalau kamu seperti itu Ini juga sama seperti email yang akan saya bacakan Email ini berasal dari Masyu Yusuf Mufti ya Masyu Yusuf Mufti ini bertanya seperti ini nih Pertanyaannya bagus nih Terima kasih mas harian nama saya Yusuf tinggal di Arab Saudi Alhamdulillah diizinkan Allah memahami dan mempraktekan ilmu Dari pagar kehidupan yang banyak membantu saya Alhamdulillah ya Mau nanya nih mas bro Bila kita sedang fokus sama satu pekerjaan yang sesuai dengan passion saya Tapi belum ada pemasukannya Lalu ada tawaran proyek Yang bisa jadi itu proyeknya itu tuh mas bro Menjadi pemasukan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak Nah pertanyaan saya begini mas bro Menurut Mas Aryani, apakah tawaran proyek itu adalah godaan untuk saya lepas dari pekerjaan saya yang mana itu passion saya? Ataukah ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah yang diberikan kepada saya untuk saya ambil? Mohon dijelaskan biar saya semakin paham petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi Yusuf ini bingung lagi enak-enak jalanin passion yang tidak menghasilkan uang tiba-tiba ada tawaran proyek sementara proyeknya ini mungkin belum tentu passionnya dia gitu ya tapi menjanjikan uang yang mana uang ini bisa menghidupi anak istri bagaimana jawabannya untuk bisa menjadi orang yang mengambil pilihan yang tepat seandainya ada pilihan seperti ini jawaban saya buat kamu Yusuf kalau memang selama ini kamu berdoa kepada yang maha kuasa untuk diberikan jalan untuk pekerjaan kamu ini adalah jawabannya Karpe bisa jadi gini loh. Enggak semua jalan yang kamu pikir adalah jalannya itu benar-benar adalah jalan yang terang buat kamu. Contohnya begini. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa oke, okay, berarti passion gua ini Mas Bro adalah pekerjaan yang harus gua turuti sampai mati. Belum tentu. Kalau selama ini mungkin kamu mengatakan bahwa itu adalah passion kamu, tahu dari mana? Bisa jadi, di luar sana ada pekerjaan yang lebih cocok buat kamu, bukan pekerjaan yang saat ini. Nah, kalau buat saya, Yusuf, kamu ambil deh. Selama itu proyek halal, selama proyek itu tidak membuat kamu menjadi benci mengerjakannya, coba aja dulu. Karena bisa jadi, dari situ nanti kamu bisa mengerjakan sebuah hal yang lebih besar, yang merupakan passion sebenarnya dari hidup kamu, ya. Nah, Ambil semua peluang, tapi jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan itu harus dilihat dari uang. Nah kalau untuk kasus Yusuf tadi, dia punya keluarga nih, keluarganya butuh uang. Jadi saya menyarankan, ambil aja peluangnya, tapi jangan melupakan passion kamu. Tetap jalani passion sambil kamu melihat peluang yang ada di sekitar kamu. Bisa jadi, ini adalah rencananya yang terbaik untuk hidup kamu, oke? Okay? Nah teman-teman, langsung aja kita ke email berikutnya Email ini kali ini berhubungan dengan masalah rumah tangga Wah rumah tangga, tapi juga bisa nih Masalah ini dialami oleh kamu yang mungkin masih menjalani masalah penjajakan atau pacaran ya Jadi masalahnya begini nih Namanya adalah Sri Kandi Pertanyaannya begini Selamat pagi kak, saya mau tanya nih Bagaimana cara menyikapi suami yang posesif? Suami saya sangat mengekang saya sejak menikah Sejak saya menikah, saya tidak boleh bergaul dengan teman-teman saya walaupun hanya lewat telepon. Dia juga membatasi hubungan saya dengan tetangga dan keluarga saya. Nah, walaupun sekarang dia sudah menjauh dari saya karena masalah pekerjaan, tapi saya juga tetap aja tidak bisa merasakan kenyamanan karena dia membatasi saya dari jauh. Dia bilang bahwa saya adalah miliknya. Dia bilang dia takut kehilangan saya. Memang dulu dia pernah selingkuh dan saya maafkan Tapi entah kenapa malah justru dia yang overprotective kepada saya Kenapa bisa begitu dan bagaimana solusi untuk ini Terima kasih Mas Aryan Surya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Teman-teman, saya punya kabar buruk bagi kamu yang juga mungkin jadi orang yang overprotective ya sama pasangan kamu Kabar buruknya adalah Kamu punya kelainan jiwa Orang yang overprotective itu, mohon maaf, punya kelainan jiwa Kelainan jiwa itu terjadi karena dia insecure dengan dirinya sendiri Insecure itu apa mas bro? Insecure itu dia tidak nyaman dengan kondisi dirinya sendiri Dia tidak yakin bahwa dirinya itu berharga, itu insecure Dia kayaknya gak bisa hidup tanpa orang lain Dia tidak bisa hidup tanpa lu Tanpa kamu Jadinya dia merasa dirinya tuh kayaknya kurang lengkap terus gitu Gak nyaman dengan dirinya sendiri Itu insecure Nah orang yang insecure Orang yang tidak pede dengan dirinya sendiri Tidak nyaman dengan dirinya sendiri Dia adalah orang yang punya kelainan jiwa Nah sekarang pertanyaan saya buat kamu Sri Kandi Tadi saya bilang di depan Bahwa kita tidak bisa merubah orang lain Semua setuju ya, kita tidak bisa merubah orang lain Tadi di depan juga saya bilang bahwa kita tuh hidup hanya tinggal memberikan respons Terhadap perilaku orang lain kepada kita Memberikan respons dengan respons yang tepat Nah menurut kamu Sri Kandi, kalau kamu mendengarkan saya Kira-kira respons yang tepat menurut pagar kehidupan Kalau kamu di kondisi seperti ini, responsnya apa yang paling tepat? Betul, kamu kudu harus meninggalkan dia Karena dia bukan hanya melarang kamu bergaul dengan teman-teman kamu, tapi dia juga melarang kamu bergaul dengan tetangga dan keluarga kamu sendiri. Itu sudah parah. Itu sudah parah. Dan percaya deh, dalam waktu beberapa lama ke depan, dia bisa lho mukulin kamu, atau jangan-jangan dia udah mukulin kamu nih kayaknya. Karena biasanya orang overprotective itu punya perilaku Bersahabat dengan suka memukul atau KDRT Nah saran saya buat kamu Kamu tidak bisa merubah suami kamu Pergi dari dia Ceraikan baik-baik Karena memang kamu punya kehidupan Kamu pun punya keluarga yang harus kamu sayangi juga Selain suami kamu Kamu punya kehidupan, kamu punya keluarga Dan kamu juga punya dunia sosial bersama tetangga Yang harus kamu sosialisasikan baik-baik Kamu harus ramah sama orang lain Kamu tidak bisa itu karena kamu dikendalikan oleh suami kamu Hentikan, pergi dari dia, ceraikan secara baik-baik Mohon maaf, itu solusi yang terbaik Karena pada dasarnya, diri kita terlalu berharga Untuk mendapatkan perilaku yang tidak normal dari orang lain Kamu setuju teman-teman semuanya? Setuju ya Jangan biarkan diri kita menerima perbuatan buruk Dari kelainan jiwa orang lain titik Nah sekarang saya sudah tiba di email terakhir Email terakhir ini justru adalah sebuah topik yang lagi populer ya Sebuah topik yang lagi populer di pagar kehidupan Topik apa itu mas bro? Topik dimana kamu jadi bermasalah dalam pernikahan atau menentukan tanggal nikah hanya karena masalah, mohon maaf, dalam tanda kutip masalah-masalah takhayul <laughs> Itu topik yang sedang populer yang kemarin ya di video saya sebelumnya ya. Nah ini juga yang sedang dibahas di email berikutnya. Dari seseorang yang bernama Hirinugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryan, saya laki-laki ini berumur 24 tahun dan sudah memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang wanita yang saya cintai. Tapi orang tua saya nih sayangnya tidak merestui hubungan kami, Mas Bro. Alasannya sederhana. Setelah dihitung dari hari lahir kami, katanya tidak cocok. Waduh. Hari lahirnya dijumlahin, dikurangin, dibagi, dikali Gak cocok gitu teman-teman ya Mereka sampai bilang Nanti nih, kalau aku menikah dengan dia Yaitu wanita yang saya cintai itu Akan terjadi salah satu dari kedua keluarga Ada yang kalah atau meninggal Puduh. Padahal kedua orang tua saya orang Islam Yang mana orang Islam itu tidak boleh percaya Dengan hal-hal takhayul seperti ini Dari sini saya sangat bingung Apa yang harus saya lakukan Untuk menjelaskan dan memohon restu dari mereka Mas bro, terima kasih Hahaha Aduh ada-ada aja loh orang zaman sekarang ya Mohon maaf nih Bapak Ibu mungkin yang punya keyakinan sama ya Seperti orang tua dari orang yang bernama Heri Nugroha ini ya Dimana mungkin Bapak Ibu punya kuasa Untuk bisa menentukan hari pernikahan anak Bapak Ibu Tapi hasilnya jadi batal Hanya karena masalah tanggalnya bukan tanggal baik Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati Tolong hentikan Sekarang begini, bagi yang maha kuasa, semua hari itu baik. Tidak ada hari buruk. Hari buruk itu adalah dimana ketika kita melakukan hal-hal yang memang sudah tertulis dalam kitab suci itu dilarang. Contoh, ketika lebaran gak boleh puasa. Jangan puasa. Ya yeah, kan itu doang udah. Tapi masalah hari lahir dikurangin, dibagi, dikali, dikali 100, dipotong diskon pakai voucher. Nah, itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Enggak ada seperti itu, ya. Nah, kalau buat kamu Heri Nugroho, kan saya bilang bahwa kamu tidak bisa merubah orang lain apalagi orang tua. Jadi buat saya, coba deh kamu rutinkan salat malam. Salat malamnya dirutin in gitu minta ama yang maha kuasa Supaya dengan kuasanya Bisa meluluhkan hati orang tua kamu Yang terlalu kuat Tahayulnya akan hari-hari baik Yang sebenarnya Tidak sebegitunya ya? Jadi buat kamu kalau memang kamu semua sudah memiliki sebuah tujuan Tapi mungkin mentok Saran saya Gunakan kekuatan doa Teman-teman Karena kekuatan doa itu Powerful lho Asal kamu lakukan secara rutin Dan tulus Oke? Okay? Oke? Jadi bagi kamu yang muslim, sholat tahajudnya jangan ditinggalin Rutinkan kalau kamu ada keinginan seperti ini ya Bagi kamu yang keyakinan lain juga sama Lakukan juga ibadah setiap malam biar mantap Tapi jangan putus asa Karena sekali lagi, kita tidak bisa merubah orang lain Tapi orang lain bisa berubah dengan adanya ilham dari sang pencipta ke hati mereka Kamu setuju semuanya? Nah Jadi buat kamu semua teman-teman, ini adalah sebuah perkara yang kita hadapi di hari ini Dari semua email yang saya bacakan, percaya atau enggak intinya adalah Kamu merasa pusing dengan tingkah laku orang lain yang ajaib Masalah dalam hidup kita kamu pikir terjadi karena memang yang maha kuasa memberikan cobaan Padahal belum tentu loh Belum tentu apa yang terjadi dalam hidup kamu ini yang selama ini kamu resahkan itu cobaan Bisa jadi tebakan saya betul Tebakan saya adalah Bener gak sih bahwa masalah dalam hidup kamu selama ini adalah terjadi Karena memang kamu berusaha ingin merubah orang lain kan? Coba Dari semua email yang saya bacakan tadi Bukankah rata-rata mereka ingin merubah orang lain? Dan kalau memang betul Berarti bener dong bahwa masalah dalam hidup kita terjadi Karena kita berusaha ingin merubah orang lain Menjadi seperti yang kita mau kan? Nah Oleh karena itu teman-teman, karena kamu sudah mendengarkan video saya, tolong, mulai saat ini yuk, kita berhenti berpikir untuk merubah orang lain. Karena pada dasarnya, orang lain tidak bisa berubah karena kita, tapi mereka bisa berubah karena diri mereka sendiri dengan izin yang maha kuasa. Jadi mulai saat ini hilangkan pikiran-pikiran dalam pikiran kamu bahwa gue bisa merubah dia menjadi sayang lagi sama gue Gue bisa merubah dia menjadi perhatian lagi sama gue Hentikan, hentikan itu semua Ganti dengan pola pikir bahwa apapun yang dikehendaki Tuhan itu selalu pasti baik Itu aja Dan aku bertanggung jawab dengan pilihan aku sendiri secara penuh Aku mencintai hidup aku jadikan apa yang ada di dalam video ini sebagai pelajaran buat kamu ya. Intinya, jangan berpikir bahwa orang lain adalah segalanya. Yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa maju hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan semesta alam. Masih ada saya Aryan Surya sahabat kamu dari pagar kehidupan. Silahkan subscribe dengan mengeklik tombol yang ada di tengah layar kamu. Kamu liat layar kamu, kamu klik di bagian tengah untuk subscribe.